Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'imu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anpusina Wa min sayyidani aamalina Man yahdihillahu pala فلا Wa man yudlil pala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu lana iya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yawm al-qiyamah amana. Alhamdulillah para jemaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang pada minggu lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat Artinya, kalau ke-10, ke 11 ya. Ke 11 hal tersebut uh, dilakukan atau terjadi, maka Sholatnya jadi batal. Nah, antara lain kita uh, ulang kembali uh, apa? Berbicara Bergerak yang banyak Kemudian makan dan minum Kemudian Terkena najis ya, kita bahas, Dan ter berhadas Kalau berhadas Harus juga mengulang Wudu nah, Di antara Ke sebelas tersebut Apabila berhadas Maka harus mengulang Wudu Sedangkan kalau tidak Sepuluh yang lainnya tidak perlu mengulang lulu, cukup mengulang Solat Orang yang apa e, Tersingkap Misalnya e, Pakaiannya, terbukanya aurat Juga membatalkan Solat ya, Seperti kebanyakan orang yang Pakai kaos terlalu pendek, terus celananya Kelihatan, nah itu yang harus Diperhatikan, itu e, Solatnya batal Dan dia harus mengulang dari awal Selanjutnya kita membahas tentang e, jumlah rakaat sebagaimana yang ada di buku jumlah rakaat sholat ini kita lewati saja cuma menghitung e, rukun di sholat ini sekian e, jumlah rakaat sekian jumlah sujud sekian insya Allah semuanya udah tahu berikutnya adalah bagaimana tata cara sholat orang yang uzur Abu Syuja' mengatakan: "Ramal 'ajiza 'anil qiyami fil fariidati sallajaalisan. Fa in 'ajiza 'anil julusi sallamuttajian." Siapa yang tidak sanggup untuk berdiri dalam salat fardu, dalam salat fardu, maka dia boleh salat dengan duduk. Kalau tidak sanggup duduk, maka dia boleh salat dengan miring kanan. Kemudian kalau miring kanan pun tidak sanggup, maka boleh dengan telentang. Nanti kita jelaskan. Sebagaimana kita ketahui dalam rukun-rukun sholat, bahwa rukun sholat salah satunya adalah berdiri dalam sholat fardu atau sholat wajib. Sholat lima waktu wajib berdiri. Sedangkan sholat sunnah boleh sholat dalam keadaan duduk meskipun mampu sholat sunnah apa saja, misalnya dia maghrib tadi, males mau berdiri lagi duduk aja, boleh cuma dalam hadis disebutkan itu pahalanya cuma setengah dari sholat yang berdiri tetapi boleh ya boleh eh, apa? sholat sunnah itu boleh duduk dan boleh di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. sedangkan dalam sholat fardu harus berdiri dia merupakan rukun dalam al syafi'i adalah rukun dari solat. Nah, kalau orang tidak mampu solat dalam keadaan berdiri, barulah dia boleh duduk. Sebagaimana hadis yang terkenal adalah hadis Imran bin Husain, wabillahummaan yang kena penyakit wasir, lalu dia mengatakan Rasulullah bersabda kepadanya: Sal lika iman, fa'ilam taslati'ok, fa'kang idan, fa'ilam taslati'ok, fahalajam. Uh, Solatlah dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah. Kepada Imrah Kalau kamu tidak mampu maka duduk Kalau tidak mampu maka miring di atas lambung kanan dalam hal ini Seperti posisi mayid yang diletakkan di liang lahat Jadi menghadap ke kiblat dalam posisi miring Bisa terbayang ya Bapak-Bapak ya Itu sholat bagi orang yang tidak mampu duduk Nah, dalam tambahan ada tambahan dalam riwayat lain, riwayat An-Nasa'i kalau tidak salah. Itu e, kalau tidak sanggup maka famustalqian alal ard -al, terlentang. Nah, kalau terlentang posisinya adalah kakinya yang menghadap kiblat. Jadi kiblat, nah, kepala ke sana, kaki ke sana. Kalau yang miring berarti miring begini. Nah, di atas lambung kanan. sebagaimana meletakkan mayit di kuburan? Ingat nggak bagaimana pernah melihat kan bagaimana meletakkan? Nah, sebaiknya kita melihat. Begitulah nanti kita akan diletakkan Di hadapan Allah Taala. Kemudian bagaimana posisi duduk? Posisi duduk boleh iftirash atau boleh semampunya dia sesanggupnya dia untuk duduk. Maka boleh dalam posisi iftirash kayak kita duduk biasa dalam salat, boleh bersila. Eh uh, orang yang sakit itu. Boleh bersila. Yang tidak boleh ya adalah duduk-duduk yang dilarang seperti iq'a, uh, iq'a uh, uh, yang uh, meletakkan tangan dengan uh, pantat apa ke, atau uh, kaki ditegakkan. Selain itu diperbolehkan artinya sesanggupnya dia itu diperbolehkan dalam duduk ketika dia sholat apabila dia hanya tidak sanggup berdiri dan sanggupnya duduk maka yang lain dia laksanakan dengan normal sujud rukuk, rukuk ya dia membungkukkan sedikit badan lalu sujud seperti dalam keadaan biasa begitu demikian pula orang yang Salat di atas kursi misalnya Ada orang yang tidak bisa ditekuk kakinya Berdiri juga seperti orang yang sudah sangat tua Dia duduk di atas kursi Tetapi dia tetap harus rokok dan sujud Kalau mampu Kalau dia sanggup untuk sujud Dia harus sujud Nanti kalau berdiri baru balik lagi ke kursi Begitu Jadi prinsipnya adalah Wattakullah amastataktum Bertakwalah kepada Allah Semampu kalian apa yang mampu itu dilakukan itu prinsip dari sholat orang yang sakit atau orang yang uzur kalau sholat dalam posisi berbaring maka yang mampu dilakukan pastinya adalah misalnya takbir ratul ikhram mengangkat tangan lalu meletakkannya itu tetap dilakukan lalu bacaan-bacaan tetap dilakukan posisi rupuk menunduk sedikit sujud lebih bawah lagi hanya sebagai isyarat, isyarat kepala saja e, kalau orang yang sholatnya dalam keadaan berbaring, demikian pula orang yang sholatnya dalam keadaan telentang juga begitu dia apabila badan sudah tidak bisa digerakkan, tapi otak masih bisa bekerja, tetap wajib sholat jadi intinya e, prinsipnya orang wajib sholat selama otaknya masih bekerja artinya masih sadar itulah, maka berarti dia kena kewajiban sholat kalau dia sudah koma, pingsan, sama sekali tidak sadar, baru dia tidak kena kewajiban sholat. Karena menurut pendapat yang lebih kuat bahwa orang pingsan tidak wajib sholat. Dan tidak mengkodok. Itulah pendapat yang paling rajih, insyaAllah. Orang koma misalnya 2-3 hari, terus dia sadar, gimana sholat yang kemarin, enggak. Itu, dan itu adalah masyarakat syafi'i, dan itu adalah pendapat yang paling kuat, insyaAllah. Berdasarkan beberapa hadis, antara lain hadis Ibnu Umar dan Umar bin Yasir, kalau tidak salah. Nah, jadi kalau sudah begitu dia harus sholat selama dia masih ingat. Jadi ukurannya cuma masih ingat apa enggak, masih sadar apa enggak dengan keadaan, maka dia harus sholat. Nah, Adapun kalau sudah sudah setengah-setengah ingat orang yang nazak misalnya, ataupun orang yang saking sakitnya sampai sudah lupa ingatan misalnya, maka itu sudah tidak lagi kena kewajiban sholat disamakan dengan Pingsan kalau misalnya dia ingat, tapi tidak bisa bicara hanya bisa membayangkan, maka dia sholat dengan cara membayangkan jadi belum gugur kewajiban untuk sholat itu itulah saking pentingnya sholat itu, dalam keadaan begitu pun orang tetap diperintahkan untuk sholat makanya sampai-sampai bagi yang sengaja meninggalkan sholat tersebut bisa terancam murtad apabila dia tidak pernah sama sekali melakukan sholat bagaimana yang kita jelaskan sebelumnya ya jadi itu prinsipnya, demikian pula nah apa ukuran tidak sanggup ini ukuran tidak sanggup itu adalah orang tidak sanggup karena sakit atau tidak sanggup karena keadaan misalnya orang berada di kereta orang berada di pesawat orang berada di kendaraan dan dia tidak bisa turun maka dia boleh melakukan sholat dalam posisi yang dia bisa Bahkan dalam keadaan uh, apa, peperangan misalnya, orang tetap sholat meskipun dalam keadaan apa yang dia bisa. Dia sedang tiarap, merunduk. Atau dalam keadaan manapun, yang mana dia tidak memungkinkan untuk uh, bergerak, maka dia boleh sholat dalam keadaan itu. Cukup dengan isyarat. Begitu. Nah, uh, apa tadi? Di dalam kereta, misalnya, orang harus melakukan sholat dimulai dari apa yang dia bisa. Misalnya, jadi kita bisa apa? Berdiri, berdiri. Maka harus berdiri dulu. Kalau tidak sanggup untuk sujud dan ruku, ya sujud nggak usah sujud dan ruku, cukup jadi ruku. Di dalam posisi berdiri, biasanya kan orang di kereta ya dia tidak bisa sujud dan ruku, kecuali kalau ada ruang khusus. Kalau ada ruang khusus harus. Apa, kalau sudah begitu dia berusaha untuk berdiri, kalau masih bisa tapi kalau berdiri goyang-goyang terus jatuh, ya berarti gak bisa atau orang berada dalam kapal goyang-goyang misalnya, berarti gak bisa, ya sudah, duduk saja pokoknya kita mengusahakan yang bisa dulu, kalau orang di pesawat misalnya berada di kursi eksekutif yang yang agak lega berarti dia bisa berdiri usahakan untuk berdiri dan menghadap kiblat. diusahakan untuk menghadap kiblat. kalau memungkinkan kalau masih memungkinkan untuk menghadap kiblat, menghadap kiblat. Nah setelah itu apa yang memungkinkan lagi dilakukan? Kalau tidak memungkinkan untuk rukuk dan sujud, tidak usah rukuk. Kalau cuma rukuk bisa, rukuk lakukan. Sujud tidak bisa, karena kursinya. Tapi gak, kalau sudah sujud tidak bisa, berarti rukuk juga tidak bisa biasanya. Nah ya sudah, jangan. jadi posisi rukuknya e, menunduk begini, mengisyaratkan, membayangkan rukuk, lalu sujudnya lebih rendah lagi, begitu. Artinya kalau dia masih bisa berdiri, belum boleh duduk. Tapi kalau dikeruduk kesulitan untuk berdiri, ukurannya kalau dalam mazhab Syafi'i sebutkan ukurannya adalah apabila dia lakukan mengganggu kekhusyukan, maka dia boleh duduk. Dia berdiri bisa, cuma kekhusyuannya terganggu, goyang sana goyang sini atau inilah khawatir apa, khawatir itu, khawatir ini, khawatir mengganggu orang dan lain, -lain maka dia lebih baik duduk atau dia boleh duduk. Tapi kalau tempatnya lega dan bisa menghadap kiblat, usahakan menghadap kiblat apabila bisa menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya orang, kalau kayak orang umroh dari Jakarta ke Mekah, berarti dia menghadap ke barat. Dia sudah menghadap ke kiblat. Sudah betul posisinya. Tapi kalau orang pulang, nah berarti dia menghadap ke timur. Kalau dia bisa beralih, berbaring ke arah. Kalau kursinya luas, misalnya orang yang di eksekutif itu, dia harus menghadap kiblat dulu. Kalau memungkinkan, menghadap ke arah. Kalau tidak memungkinkan ya, apa boleh buat. Jadi itulah intinya. Eh, kita uh, apa, melakukan apa yang diperintahkan itu sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Yitam amar tukum bishayin, minhu mashtatatum". Apabila kuperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sebisa kalian. Nah, bisanya begitu ya, itu kita lakukan. Tapi yang masih bisa tidak boleh kita tinggalkan. Nah, misalnya orang yang uh, masih bisa sholat dengan duduk, ah tanggung mendingan berbaring saja, agak ah, boleh, ini sah sholatnya. Jadi dia harus apa yang dia bisa. Dan dalam posisi begitu pahalanya, insya Allah tetap sama orang yang karena dalam prinsipnya orang yang tidak sanggup melakukan sesuatu karena uzur maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sehat. Berbeda dengan orang sholat sunnah kemudian dalam posisi duduk, nah itu pahalanya setengah kenapa? Karena dia memang dia malas. Padahal dia sanggup untuk berdiri. Diizinkan untuk duduk karena Rasulullah pernah melakukan itu di sholat malam tetap eh, tanpa ada uzur. Dan e, tetapi itu tadi e, pahalanya disebut hanya setengah dari pahala sumpah orang yang berdiri. Nah kalau dalam Mazhab Ashabi ini, apabila orang melakukan sholat e, tanpa bisa melakukan misalnya menghadap kiblat misalnya tidak e, tidak sanggup menghadap kiblat, maka dia harus mengulang lagi nanti kalau sudah sampai. Maka dari itu kalau memang bapak e, bapak -bap -bap pernah e, umrah misalnya. Pembimbing umrahnya kebetulan bermasab syafi itu len, dia akan nyebutkan ini yang pulang, yang pulang dalam prosesnya dari dari Mekah ke Jakarta, yang sholat dalam keadaan posisi keadaan duduk, nanti dia sampai rumah biasanya diminta mengulang lagi. Mungkin ada yang berpengalaman begitu, itu masab syafi'i memang begitu. Kenapa mengulang? Karena kita tidak menghadap kiblat kurang satu syaratnya. Begitu pula dalam masab syafi'i misalnya orang sholat tanpa wudu tanpa tayammum, tidak ada air, tidak ada tanah. Itu istilahnya salatu qaidi tahurain. Salatnya orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, yaitu air enggak ada, tanah pun enggak ada. Debu pun enggak ada karena Syafi'i mensyaratkan harus tanah. Tidak boleh yang lain. Dan sebagaimana kita bahas dalam bab tayammum, itu salatnya gimana? Dia salat sebagaimana biasa dalam rangka ihtiraman dil menghormati waktu seperti yang dikatakan oleh Imam nawawi dalam Al-Majmu'. Tapi nanti kalau sudah nyampe ke tempatnya, ke rumahnya, maka dia harus i'adah mengulang salat tersebut. Itu adalah pendapat mazhab asy Terus yang rajih gimana? Ada pendapat mazhab lain, seperti mazhab Hambali, bahwa kalau sudah dilaksanakan sesuai perintah, maka tidak lagi perlu mengulang. Jadi pilih pendapat mana, bapak Bapak sekalian? Pasti Hambali. Dan kadang orang memang selalu memilih pendapat yang mudah. boleh enggak begitu? boleh. kalau uh, apa orang sudah uh, merasa dalilnya sama-sama kuat, maka pilihan terakhir adalah mana yang lebih mudah itu yang dilakukan. dan Rasulullah pun begitu dalam hadis disebut oleh Allah Shallallahu Anha bahwa Rasulullah kalau disuruh memilih selalu memilih yang termudah, selalu memilih yang termudah atau yang teringan. kalau disuruh memilih Itu boleh kalau dalilnya sama-sama kuat. Tapi kalau misalnya bagi seorang yang sudah mengerti dalil, dia melihat satu pendapat lebih mudah, satunya lagi lebih berat. Tapi yang lebih berat itu dalilnya lebih kuat. Menurut dia, dia harus uh, apa, mengikuti yang lebih berat tersebut. Tidak boleh asal mudah-mudahan. Tidak boleh. Nah, bagi orang awam yang belum uh, apa bisa menentukan dalil, maka dia mengikuti gurunya. Gurunya mengatakan yang di mana? Ya, ikutin saja gurunya itu namanya taklid. Taklid itu lebih selamat dalam beragama bagi orang awam. Terhindar dari mengamalkan hawa nafsu. Itu pedomannya. Nah, tapi dalam hal ini insyaallah yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu mengulang. Kenapa? Kenapa harus mengulang? Orang dia sholatnya sudah sah. Sebab kalau enggak mending enggak usah sholat seperti mazhab Maliki mengatakan kalau oh, dia sholat tanpa wudhu, tanpa uh, tayamum pun tidak bisa Ya sudah tidak usah sholat, nanti di rumahnya dia harus sholat uh, Dalam hal ini, kotak uh, Tetapi dalam mazhab syafi'i malah mewajibkan dua-duanya Kenapa harus diwajibkan dua-duanya? Imah sholat sekarang dan uh, beban kewajibannya sudah hilang Atau nunggu nanti pulang nyampe rumah Kenapa harus dua-duanya? Dan tidak ada dalil Tidak ada dalil atau perbuatan dari Rasulullah s.a.w. atau para sahabat yang menunjukkan hal itu Yang ada hanyalah mereka sholat Sebagaimana biasa Termasuk dalam peperangan Diperintahkan untuk sholat Baik dalam keadaan berkendaraan Maupun dalam keadaan berjalan Dalam keadaan lari, kalau dalam perang sholat dalam lari boleh Atau bukan hanya perang Apapun Pengungsi misalnya yang seperti saudara-saudara ya kita yang dibom, di bom di sana lagi sholat ke misalnya ke tempatnya ada yang mau dibom dia boleh lari sambil lari ya, tidak tidak harus dia menunggu uh, di situ uh, apa sampai mati di situ nggak dia boleh sholat sambil lari uh, dalam keadaan seperti itu uh, nah itu kalau sudah tidak perlu mengulang lagi nah ini yang, yang merupakan dalil terkuat bahwa orang yang kalau sudah sholatnya melakukan semampunya dan kalau dia sudah sampai ke rumah, maka dia tidak perlu lagi mengulang. Juga di ada ada nadhirnya atau nadhir itu artinya bandingannya. Seperti perbuatan yang kita, dalam bab tayammum kita bahas dulu, perbuatan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di mana dia sholat dengan tayammum. Padahal sudah dekat kota Madinah. Dia sholat dengan uh, tayammum. Kemudian ketika nyampe di Madinah, dia tidak mengulang. Ya, dia tidak perlu mengulang, artinya kalau sudah sah sholatnya meskipun dalam keadaan kurang artinya kan idealnya berwudu tetapi kalau memang sudah dia mampunya hanya bertayamum lalu dia sudah sholat, ketika sudah sampai meskipun waktu masih ada, tidak perlu mengulang nah jadi itulah yang lebih selamat dilakukan, Allahumma jadi kalau sudah sholat di atas kendaraan kereta, pesawat, mobil maka tidak perlu lagi mengulang itu dengan syarat ya, memang tidak bisa berhenti kayak kereta dia kan tidak berhenti kalaupun berhenti di stasiun kan sebentar kalau bis, dia masih bisa berhenti kan? Ada Biasanya masih bisa berhenti Atau masih bisa Diajak untuk berhenti uh, uh, Atau kadang orang ada Yang tidak bisa berhenti, biasa juga yang sering Ditanyakan itu, kalau lagi mudik lebaran uh, Kalau di kebetulan Nyetir sendiri misalnya Tidak mungkin berhenti, jalannya pelan pelan-pelan Sementara di belakang ada orang Kalau dia turun, mobilnya menghalangi orang jadi gimana? Ya sudah dalam posisi itu dia sholat sambil nyetir pun boleh, gitu. atau dia khawatir meninggalkan mobilnya misalnya. Tetapi kalau masih bisa minggir, dia wajib minggir. Tidak ada, tidak ketemu masjid misalnya atau macet atau gimana, masih bisa minggir. Harus minggir. Ada bahu jalan, itu sholat di situ. Wah, dilihat orang ya paling di foto sama orang dimasukin ke media sosial. Alhamdulillah, jadi dakwah bahwa. Bahkan dia lihat di mana di Amerika, di mana orang sholat, orang-orang melihat. Eh, masuk Islam gara-gara ngelihat -gara orang sholat. Semua jadi dakwah kalau kita niatkan karena Allah. Jadi kita tuh dilindungi oleh Allah pada saat itu. Jadi jangan malu. Malu itu bisikan setan saja. Selama kita meyakini bahwa kita benar, kita beribadah kepada Allah, kita bukan riak, kita, terus, terus yang kita lakukan itu adalah eh, apa memang kewajiban yang memang harus kita lakukan, pasti ada bantuan Allah di situ. Yakinlah. Apapun yang kita lakukan demi agama, demi membantu Allah, demi membantu agama Allah, pasti Allah akan memberikan bantuannya punah. Selalu ada hikmah di balik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena Allah itu tidak pernah lupa kebaikan orang. Allah itu punya sifat namanya syakur atau syakir yang artinya maha membalas, maha bersyukur. Bersyukurnya manusia ya mengucapkan hamdalah. Bersyukurnya Allah adalah membalas setiap kebaikan yang dilakukan hambanya sekecil apapun, ya, sekecil apapun, makanya nah, jangan heran kalau ada uh, dalam hadis pelacur masuk surga hanya memberi minum anjing yang kehausan, uh, bukan berarti kalau pelacur mau masuk surga minum-minum kasih minum anjing saja enggak, bukan begitu. Tetapi maksudnya adanya yang mungkin sekecil itu bisa, makanya para ulama menakwilkan uh, mungkin gara-gara itu dia bertobat Allah berikan jalan dan lain-lain. Ada saja jalan. Kalau Allah mau memberikan jalan, siapa yang bisa menghendaki? Siapa yang bisa merintangi? Nah, itu. Jadi kalau kita lagi di apa macet misalnya, berhenti dulu. Kalau misalnya eh, apa bisa gantian yang nyetir ada dua orang misalnya ganti-gantian eh, apa pegang dulu setir, saya mau ke pinggir jalan dulu sholat. habis itu nanti kita gantian. Begitu, harus begitu. Harus seperti itu. Makanya harus eh, semampunya. Dan apabila itu sudah dilakukan, maka tidak perlu mengulang. gitu. Kadang, siapa-siapa yang kita di kota begini pun kadang, nih, seperti kayak ini kan lagi macet, lagi hujan misalnya, kita uh, keluar kantor misalnya uh, asal, biasanya kita bisa mampir ke masjid. Kalau lagi stuck kan nggak bisa sama sekali. Nah apa yang harus kita lakukan? Banjir terkepung banjir misalnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, sudah, sholat di dalam mobil, ya kira-kira kalau masih uh, di ini nih misalnya ini kira-kira bakal nyampe rumah gak nih sementara asar waktu asar misalnya jam jam jam empat masih di jalan tapi keadaan tidak terprediksi seperti ini macet di mana-mana ada uh, banjir dan lain-lain kira-kira gimana lebih baik kita mampir ke masjid kalau bisa kalaupun tidak bisa, tidak memungkinkan hanya bisa sholat di dalam kendaraan ya sudah sholat di dalam kendaraan ya daripada gambling terus nanti nyampe rumah sudah maghrib misalnya, kenapa? kalau dia maghrib dengan isya' bisa dijama' nah, kalau shalatnya bisa dijama' kayak gini, maghrib, sudah shalat asar terus melakukan perjalanan, macet, luar biasa, tapi maghrib, artinya maghrib belum ini perjalanan ada kemungkinan akan sampai isya' misalnya, maka kita boleh menjama' takhir. jama' takhir nanti sampai di rumah, jangan shalat di situ Karena selama ada sebagian pendapat, ada berbeza pendapat para ulama. Tapi saya milih pendapat yang dikemukakan oleh semisal Syaikh Muhammad bin Saleh Al Saimin yang mengatakan kalau kalau itu solat bisa dijamaah dan kemungkinan besar kita sampai rumah masih dalam waktu solat kedua, maka ya, tidak tidak boleh solat di kendaraan, solatlah di rumah. Kayak gini ni terjebak macet maghrib. Pilih pilih pilih solat di kendaraan. Kalau bisa mampir Abdul, kalau bisa mampir Abdul. Uh, tapi kalau kalau enggak, misalnya orang yang pulang dengan jemputan, ya, maka dia uh, apa? daripada sholat di kendaraan, pada waktu maghrib, lebih baik dia menjama ketika sampai di rumah. Nah, apabila mau menjama, maka harus diniatkan sejak waktu maghrib. Misalnya, kita prediksi ini, ini udah sebentar lagi akan isya. Kayaknya enggak nyampe deh, uh, Maghrib di rumah atau di masjid. Ya sudah, dalam hati saya pengen jamak takhir. Dalam hati sudah diniatkan untuk jamak takhir. Kalau terlambat sudah masuk waktu isya baru baru wah udah isya ya. atau pas tergopok ke masjid orang sudah azan, bukan jamak lagi namanya, tetapi khotob. Itu e, ketentuan dalam hal syahih. Dia nggak dia nggak niatnya udah nggak jamak takhir lagi tapi khotob. Nia dia melaksanakan maghrib dulu, baru kemudian isya. Demikian pembahasan kita tentang sholat bagi orang yang muzul Atau sholat bagi yang tidak sanggup berdiri Maka dia boleh duduk Bila tidak sanggup duduk maka dia boleh Berbaring dengan cara miring kanan dulu Miring kanan seperti posisi mani diletakkan di liang lahat Miring kanan ke arah kiblat Kalau tidak sanggup maka tidak sanggup miring kanan Dulu lumpuh misalnya minta diletakkan dengan posisi kaki yang menghadap qibla. Berarti kepalanya ke sana ke sini. Begitu. Demikianlah beberapa hal yang berhubungan dengan sholat orang yang musyrik. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bagiin kertasnya? Oke silakan langsung saja. Pak. abis nekuk, ah, nah. tapi berdiri bisa. Nah, kalau gitu sholatnya dalam posisi berdiri tidak sujud, semampunya dia tidak sanggup sujud Dia tidak bisa sujud. Ber berdiri, rukuk bisa, rukuk. kalau nggak kesakitan ya, kalau enggak, kalau kesakitan jangan, kesakitan atau ke kepayahan banget jangan, berarti nggak bisa, ya. jangan sampai sholat sambil aduh aduh itu mengganggu kekhusyuan, nah, itu berarti tidak bisa. Jadi kalau misalnya sanggup ruku Terus sujudnya gak bisa Ya sudah sujudnya isyarat lebih rendah daripada ruku terus Kalau tidak memungkinkan mending rukunya juga uh, Tapi kalau berarti kakinya bisa lurus Nah berarti sujudnya lebih rendah daripada ruku gitu. Jadi semampunya Pak Demikian Yang lain silahkan Waalaikumsalam Masalah ada masalah. Iya, tapi bisa. Satu orang. Uh, harus. Arahnya uh, ya? diusahakan awalnya menghadap kiblat, awalnya. Nah, habis itu kalau bisa ber, kalau ini wajib ya. Kalau bisa muter bersama, muter. Kira-kira kiblatnya kemana uh, kalau enggak ya sudah, kalau kita enggak tahu itu pedomannya barat timur aja. misalnya kemana ini kita ke Jakarta ke Surabaya misalnya, berarti kita menghadapnya ke belakang ke arah belakang. arah itu itu sudah kiblat. tapi mungkin nanti dia begini-begini nggak, -begini, udah nggak apa-apa. kita nggak mungkin karena kita juga nggak tahu dia beloknya kemana. Ya, entah di gerbong kita udah belok apa belum kan? belum tahu juga. ya sudah. Se yang penting di awal kita berusaha untuk menghadap ke kiblat. berarti kita arahnya ke ke belakang. kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, karena arah ke barat. Pokoknya kalau sudah ke barat, maka itu sudah menghadap kiblat. Apalagi kalau dalam kondisi seperti itu. itu tidak -tidak lagi. Sudah tidak, sudah, sudah, sudah tidak bisa. Depan belakang tak bisa. Maksudnya yang tadi ke depan ke belakang. Jadi, ah. oh, oh iya sudah. Jadi sudah, sudah semampunya. Attaqullaha masattackum bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi semampunya saja. Kalau memang sudah tidak bisa, karena Bapak bilang tidak bisa ya sudah. Berarti sholat semampunya. Tapi kalau misalnya ada ruang yang memang lebih lega disediakan eh, apa? Eh, seperti kalau kapal laut biasanya ada. Nah itu harus berusaha untuk menghadap kiblat. Mungkin. Masih lama waktunya. Masih, kok oh masih ya? Itu, pengiran kasihan lewat waktunya. Pengiran udah di... Ya, silakan. Uh. Waalaikumsalam uh. oke. Okay. Dia tobat harus qada kah? menurut jumhur atau mayoritas ulama orang yang tidak pernah sholat lalu dia bertobat, maka dia harus mengganti sholat-sholat yang dulu dia tinggalkan, termasuk puasa itu keempat mazhab, begitu Ah itu repot. kalau misalnya orang sudah tua udah 60 tahun baru sejak 15 tahun gak pernah sholat, itu sebenarnya sih murtad, jadi kalau gitu, apa yang harus dia lakukan ngucap syahadat ulang, selesai kalau benar-benar tidak pernah sholat ya, tapi kalau sholatnya istilahnya bolong-bolong Nah dia harus ingat mana yang bolong-bolong itu itu yang dia kotok itu yang dia ganti repot pasti bisa jadi dia harus mengganti seribu dua ribu sholat itu menurut mayoritas ulama tapi ada pendapat minoritas adalah apabila kejadiannya seperti itu maka dia cukup bertaubat taubatan masuhah dan memperbanyak sholat sunnah ini pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat ini dikemukakan oleh Syekhul islam ibnu taimiyah Rahimahullah sama dengan puasa kalau sudah bertahun-tahun lalu dia tidak pernah puasa terus ketika dia taubat gimana ya sudah puasa saja yang kemarin-kemarin bertaubatlah dengan taubatan nasuhah. minta ampun kepada Allah istighfar kepada Allah lalu laksanakan puasa sunnah banyak-banyak karena salah satu ciri orang bertaubat adalah banyak-banyak melakukan kebaikan, itu salah satu ciri bahwa taubatnya taubatan nasuhah jadi orang taubat itu kalau dia lagi taubat berarti yang gak pernah ke masjid dia jadi rajin ke masjid dia rajin melaksanakan amalan sunnah, dia rajin sedekah itu ciri bahwa taubatan nasuhah, ada taubat yang benar-benar diterima oleh Allah Taala. Jadi harus diiringi dengan banyak perbaikan. Makanya banyak ayat Al Quran mengatakan, "Pahin tabu wa aslahu" kalau dia bertaub, mereka bertaubat dan aslahu melakukan perbaikan, perbaikan artinya melakukan amal-amal soleh, tidak sekadar dia taubat tetapi keadaannya tidak berkurang dari sebelum dia taubat. Nah, Jadi eh, yang paling kuat pendapatnya Insya Allah adalah tidak wajib lagi mengkotok. Tapi kalau cuma dua minggu, aktualnya sebagai langkah hati-hati hendaknya dia mengkotok. Cuma dua minggu berapa sholat berarti? Satu hari lima, lima kali, lima belas, eh lumayan juga, ya lumayan juga. Tapi dia ya, sebagai bentuk pertaubatan, ya. Tapi aneh juga kalau cuma dua minggu doang nggak sholat. Berarti sebelumnya sholat. Kalau sudah begitu, afdolnya sih uh, apa uh, mengkotok sholat. Kenapa? Karena orang yang bertaubat itu biasanya dia pengen memberikan atau mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Apa yang dia mampu? Ya, sebagaimana orang menyesal telah berbuat uh, apa? Uh, memperlakukan ya, orang yang dia cintai entah itu ayah ibunya, anaknya, suami atau istrinya dia menyesal dia biasanya penyesalannya apa pengen melakukan menebus istrinya menebus kesalahan nah, biasanya orang-orang yang mau bertobat itu dia akan rela menebus kesalahan-kesalahan itu kepada Allah semampu yang dia bisa kan akan ada keinginan bagi dia aftol untuk kemudian mengkobok apalagi kalau cuma barang beberapa puluh kali sholat jadi dia perkirakan saja kemarin sholat apa yang ditinggal sholat apa yang ditinggal itu aftol demikian lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kondisi dan orang tua kita sakitlah stroke dan Dia mau jalan salat tapi segera lancar salatnya, ada salat itu. Mungkin kelas atau enggak. Gula enggak? Takut. Mau mencari atau memang kita harus nggak perlu nggak nggak perlu dia, dia masih ingat ya sudah dalam hati saja membayangkan dia sekedar membayangkan seakan dia sholat dalam keadaan berdiri gitu aja ya kalau seandainya itu terjadi pada kita awal uh, tapi kita berharap jangan sampai itu terjadi seandainya yang penting kita tahu dulu kan berilmu sebelum beramal tapi kalau begitu jangan diamalkan nanti jangan terjadi uh, sama kita selama kita masih bisa membayangkan otak masih sehat berarti kan masih bisa membayangkan Nah, lakukan seperti itu tidak mampu terucap orang stroke tidak mampu karena lidahnya ya dia membayangkan dalam hati saja itu tadi dan tidak perlu kita tuntun kita tidak ada kewajiban untuk menuntun karena itu sholat adalah ibadah pribadi makanya sholat kalau dia tertinggal karena sakit atau pingsan atau apa tidak keluarganya tidak bisa mengganti boleh saja boleh saja, yang penting dia bisa melihat syarat dari, nanti kita bahas syarat dari imam makmum itu adalah dia bisa melihat dan atau mendengar ini imam lagi yang ngapain, ngapain itu harus bisa makanya orang yang tidak bisa mendengar suara imam dan juga tidak bisa melihat imam lagi ngapain atau soft terakhir lagi ngapain tidak bisa bermakmum nah maka kalau misalnya uh, apa, perempuan misalnya berada di ruang lain uh, kemudian uh, yang laki-laki dia Mikmati misalnya, suara tidak kedengaran Orang sub terakhir yang dekat dia pun Juga tidak kelihatan, ini lagi sujur, terluku Berarti tidak batal ke, ke jamaahnya Jadi harus bisa Melihat paling tidak sub terakhir Dia bisa melihat ini lagi ruku, lagi sujur Kalau suara tidak kedengaran Gitu Baik, demikian Yang bisa kita Sampaikan pada Kesempatan malam hari yang berbahagia Ini mudah-mudahan bermanfaat InsyaAllah Minggu depan kita akan masuk dalam bahasan sujud-sujud sahwi Dan ini cukup penting Karena cukup sering orang kelupaan dalam sholat atau Ketinggalan rukun Apa yang harus dia lakukan Eh ternyata rakaat pertama tadi lupa baca fatihah Kena ngantuk misalnya nah, Kadang sebagai makmum Atau bagaimana lupa baca uh, Namanya orang lalai ya Bisa saja uh, bahas, uh, Tasyahud dia baca fatihah itu gimana pada hari tersebut akhir misalnya itu rukun apa yang harus dia lakukan nah itu nanti akan kita bahas pada kesempatan minggu depan insyaallah Allah yang ini kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi hujah kita di hadapan Allah Taala sebagai pertanggung jawaban kita telah menuntut ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita di bekal akhirat kita nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.